Sesi ini kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i dan pada kesempatan ini akan kita bahas beberapa uh, kiat di dalam menuntut ilmu telah disampaikan oleh sebagian ulama diantaranya adalah Al-Imam Abdullah bin Mubarak Rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Najami' Al-Ulum Jamih Bayan Al-Ilim Wafadlih juga diruatkan dari beberapa ulama yang lain beliau mengatakan awalul ilm an-niyah yang pertama dalam hal ilmu adalah niat summa al-istima' kemudian mendengarkan Summal faham, kemudian memahami, summal hifat, kemudian menghafal, summal amal, kemudian mengamalkan. ثم النشر kemudian menyebarkan ثم النشر kemudian menyebarkan Sheikhul Aminuddin Rahimakumullah ini sebagian Uh, ucapan para ulama kita Yang menerangkan tentang Kiat-kiat di dalam menuntut ilmu Sedikit kita akan jelaskan Terkait Apa yang disampaikan tadi Jadi kata Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Ilmu yang pertama adalah Niat dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang niat yang baik dalam thalabul ilmi dan menghindari niat yang buruk. Dan ini menjadi fondasi yang utama tentunya dalam thalabul ilm. Jangan sampai niat itu salah. Kalau niat salah, maka tentunya Amal yang dilakukan akan salah pula Dan ilmu tidak akan berkah Kemudian yang kedua adalah alistima' Alistima' yeah. al artinya mendengarkan Nah ini adalah salah satu daripada Sarana untuk mendapatkan ilmu Yaitu dengan mendengarkan Ya. Dan wallahu juga termasuk darinya melihat karena mata dan telinga ini adalah dua jalan yang darinya akan sampai kepada al-qalb. Ya. Dalam kalbu seseorang tersimpan ilmu. Jalannya melalui apa? melalui penglihatan dan pendengaran makanya seorang taulibul -il ilm harus uh, berusaha untuk al insat atau hal istimah senantiasa mendengar bagaimana uh, mendengarnya Tentu di hadapan para ulama atau para guru duduk di majelis ilmu dan sabar di dalam mendengarkan dan mendapatkan ilmu tersebut. Ya Al imam Asy-Sya'bi Ditanya Main a lak hadzal ilm Dari mana ini ilmu yang engkau peroleh Al imam asy Amir bin Syarahin Beliau adalah seorang ulama besar Beliau ilmunya sangat luas. Saat itu beliau ditanya, bagaimana memperoleh ilmu yang sebanyak ini? Bin Ainalaka hadal ilm. Dari mana engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Beliau menjawab, Binafi al-igtimat, wasairi fil bilad wasabrin kasabril jamad wabukurin kabukuril jurab artinya saya mendapatkan ilmu ini pertama binafi al-i'timad dengan menghilangkan kemalasan Filaitimat ini artinya ya hanya santai-santai bersandar tidak mau bergerak jadi maksudnya nafilaitimat menghilangkan kemalasan ya kedua wasdiri filbilat dengan melakukan rehlah untuk Memperoleh ilmu Dari satu tempat ke tempat yang lain Untuk mendengarkan ilmu Ya Ulama Zaman dahulu Mereka biasanya Tidak mencukupkan dengan Para ulama Yang di kota mereka Mereka biasanya Pergi Dari satu kota ke kota Yang lain satu wilayah ke wilayah yang lain untuk mempelajari ilmu agama, hadis dan lain-lain. Jadi ini adalah bagian daripada upaya al-istima', mendengarkan ilmu. Mereka melakukan rihlah. Wa sabrin ka sabril jamat. Dan dalam menuntut ilmu, mendengar ilmu, sabar. Ibaratnya seperti sabarnya benda mati. Kata beliau, sabrun ka sabril jamad. Sabar seperti sabarnya benda mati. Duduk diam, mendengarkan, tidak tersibukan dengan yang lain dan bersabar selama Mendengarkan ilmu Sampai diibaratkan Seperti benda mati Kita tahu benda mati kalau tidak digerakkan Ya tidak akan gerak ya kan Terus seperti itu Dan para sahabat Radiyallahu anhum ajma'in Bila dihadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka mendengarkan Ilmu Sampai diibaratkan bahwa Seolah-olah di kepala mereka ada burung-burung yang hinggap. Ya. Ka'anna ala ru'ustihim at-tair. Seperti ada burung yang hinggap di kepala mereka. Artinya apa? diam, dengarkan, sabar. Seandainya mereka bergerak-gerak dalam arti uh, sibuk sendiri, tidak sabar dalam mendengarkan ilmu, tidak mungkin burung akan berani hinggap. Ya. Sampai dikatakan burung berani hinggap karena saking diamnya mereka sehingga seperti benda mati. Nah, itulah Ternyata yang dilakukan para ulama sabar dalam istimah dalam mendengarkan ilmu. Osobrun kasobril jamat, wabukurun kabukuril worap. Kemudian kata beliau dan berpagi-pagi seperti berpagi-paginya burung gagak. Artinya memanfaatkan waktu pagi-pagi dengan segera, ya tidak menyia-nyiakan waktu tersebut selalu apa uh, dalam tala bul ealam mubakirin, ya mubakirin ya berpagi-pagi segera berangkat segera menuntut ilmu. Nah ini jawaban Ash-Jabi Rahimahullah Kepada si penanya Yang karenanya Beliau mendapatkan ilmu yang Luas Ikhwan Fiddin Rahimahumullah Dan e, Ini pun mungkin Bisa kita Ambil Pelajaran terkait dengan Istimah dari firman Allah Azza wa Jal ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang proses penyampaian wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kata Allah azza wajal la tuharrik fihi lisanaka lita'ajal bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu ya lah tu harik bhihilisa nak kelita Jangan engkau gerak-gerakan lidahmu karena terburu-buru ingin menirukan ketika disampaikan wahyu ingin segera apa? menirukan. Lah tu harik bhihilisa ya. naka lita aja Inna alai jama'hu wa Quranah. Kamila yang akan mengumpulkan Quran ini kepadamu ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hafal tidak perlu beliau terburu-buru cukup mendengarkan apa yang disampaikan dari wahyu tersebut dan Allah lah yang akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal ilmu tersebut yakni Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, jadi di sini juga Nabi saw di perintahkan untuk mendengar baik-baik wahyu yang disampaikan kepada beliau. <tuh> Taib. Jadi itu proses berikutnya dalam bab Talabul Ilm. Seorang Talabul Ilm memang harus banyak mendengar. Alhamdulillah untuk zaman sekarang pun Banyak rekaman-rekaman Dari para mudarrisin Dan para ulama apalagi Pelajaran-pelajaran eh, Syarah kitab ya Ulama kita Mereka mensyarah kitab-kitab Dan Rekaman-rekaman mereka juga ada Sehingga seorang penuntut ilmu bisa mendengar baik-baik dengan seksama satu demi satu syarah para ulama terhadap kitab-kitab itu. Nah ini menjadi sarana yang sangat penting di dalam menuntut ilmu agama. Dan ini termasuk kemudahan bagi umat ini di zaman ini. Sehingga seandainya pun dia tidak bertemu Asyih Huseymin dan bertemu ash bin Baz Ash-Shah lalbani Dan para ulama yang lain Dia bisa mendengar Dari rekaman-rekaman Pelajaran-pelajaran Yang disampaikan oleh mereka Ya Bisa mengulang-ulang Sehingga insya Allah Ilmu langsung dari Penjelasan ulama itu bisa didapatkan Ya Kemudian Berikutnya kata Mubarak al Faham. Setelah mendengarkan adalah Al-Faham memahami. Setelah mendengarkan Al-Faham memahami. Nah ini juga hal yang penting yang namanya ilmu. Ya dipahami bukan hanya sekedar didengarkan tapi tidak dipahami apa yang didengarkan. Ihwanul kidin rahimakumullah, diriwayatkan sebagian ulama kalau tidak salah ingat Ibn Abbas bahkan bisa dicek lagi insyaallah. Beliau menerangkan eh, ketika menuntut ilmu juga ditanya beliau bagaimana menuntut ilmu dijawab bilisanin tsaul wa qalb in ya atau yang semakna dengan itu yakni maknanya bahwa beliau belajar itu dengan lisan yang sering bertanya artinya bertanya di sini bertanya untuk memahami, bertanya untuk mengetahui atau bertanya soal istirjahat, ya, tanya yang sifatnya minta pengarahan dan bimbingan, bukan bertanya yang sifatnya membantah, ya. Karena pertanyaan ada dua, ada soal istirjahat, pertanyaan yang itu minta bimbingan. Ada soal inad, pertanyaan tapi sesungguhnya ingin membantah. Seperti pertanyaan-pertanyaan Bani Israel kepada Nabi kita Nabi Allah Musa. baik wakal bin Akul di samping lisan yang sering bertanya juga dengan kolbon Akul. Kalbu yang banyak memikirkan atau memahami ya. Jadi seorang talibul ulilm penuntut ilmu Harus berusaha memahami materi yang disampaikan Bagaimana tidak ilmu ya memang untuk dipahami Ya Dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk La'allakum ta'kilun, ya kan? Supaya kalian memahami Hafalah tadabbarun Al-Quran Tidakkah mereka mendadaburi Al-Quran Jadi memang al-faham, pemahaman ini sangat uh, penting bagi taulibul ilm Jangan sampai salah paham atau tidak paham. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahawa, uh, ya, permisalan ilmu yang disampaikan oleh beliau, ya, maca lani wa macali, apa kata beliau, masyaluh ma ba'asanillah min huda kamasyali raisin as-sab'ah arvon, permisalan Petunjuk yang Allah sampaikan kepada Nabi itu ibarat hujan yang, me, yani yang mengguyur bumi. Ya. Yeah. Kemudian beliau katakan bahwa di situ ada tiga macam, ada tiga macam bumi. Atau tanah yang menangkap siraman hujan tersebut Yang pertama adalah Bumi Yang subur Menerima siraman air tersebut Menyerapnya Kemudian menumbuhkan tertumbuhan Ya Yang kedua adalah bumi yang menerima air tersebut tapi tidak menyerapnya dia menampungnya yang ketiga adalah bumi yang apa semacam Uh, hamparan pasir itu seperti uh, mungkin di pantai ya semacam itu pasir pantai itu jadi uh, tidak menumbuhkan tetumbuhan air jatuh di sana kemudian hilang ya tidak menahan dan tidak menumbuhkan nah. Tiga permisalan ini yang Nabi sebutkan dalam hari tersebut, maknanya apa? Maknanya yang pertama adalah ibarat tersebut bermakna seorang yang menerima ilmu dari Nabi, kemudian memahaminya, kemudian berbuah suatu pemahaman-pemahaman yang kemudian orang-orang bisa mengambil manfaatnya. Ibarat tanah yang tumbuh darinya Apa? Sayur-mayur, buah-buahan Orang-orang mengambil manfaat darinya Nah ini seperti para ulama Para fukoha Yang mendapat Ilmu Al-Quran, hadis Kemudian memahami Dan menyimpulkan hukum-hukum syari'i darinya Umat mengambil manfaat dari Ilmu tersebut Apa hukumnya ini Apa hukumnya itu Halal, haram, sunnah, bid'ah Diambil Kesimpulan-kesimpulan tersebut Dari Wahyu ilahi Yang sampai kepada mereka Quran atau hadis Nah ini para ulama Para fukoha Yang eh, Mereka Bisa memahami betul Ayat-ayat dan hadis Nah inilah keutamaan apa? Al-Faham Jadi ilmu harus dipahami Harus dimengerti Harus berbuah Suatu pemahaman yang benar Ya. Yeah. Contoh yang kedua Yang Nabi contohkan Ibarat tanah Yang menampung air Disebutkan oleh para ulama Ini Ibarat Sebagian muhaddisin Yang menerima Hadis Kemudian Menyampaikan hadis itu Kepada orang lain Dalam memahami Tentunya mereka paham Cuma tidak seperti Golongan pertama Tidak seperti Golongan yang pertama Nah ini ibarat tanah yang menyimpan air kemudian orang masih bisa mengambil air itu mengambil manfaat darinya walaupun tanah itu tidak menumbuhkan ketumbuhan nah ini seperti yang tadi saya katakan sebagian ulama ya menerapkan perumpamaan itu pada sebagian ahli hadis yang mereka menerima hadis-hadis kemudian menyampaikan kepada orang lain walaupun pemahaman mereka tidak seperti golongan yang pertama namun tetap bermanfaat golongan yang ketiga adalah ya golongan yang sama sekali ilmu yang datang kepada mereka itu tidak bermanfaat ditampung ya tidak diserap, ya tidak yang juga akhirnya sama sekali tidak bermanfaat bagi diri mereka dan bagi orang lain na'udhu billah Ya, nah jadi kembali kepada uh, bab ini seorang yang belajar ilmu agama harus berusaha memahami kemudian berikutnya berusaha untuk menghafal menghafal atau menjaga al-hafadz seperti diterangkan ulama itu ada dua macam ya kalau dalam ilmu hadis ada istilahnya dabtu al-kitab ada dabtu al-shadr menjaga hadis dengan kitab dengan tulisan atau dabtu al-shadr menjaga hadis dengan hafalan. Ya. Yeah. Nah, jadi ini yang termasuk perkara penting juga bahwa ilmu yang kita terima jangan disia-siakan. Dalam arti hanya didengarkan kemudian dilupakan. Ya. Yeah. Jangan didengarkan kemudian dilupakan. Tapi hendaknya kita jaga Syukur-syukur kita jaga ya Dengan tulisan dan dengan hafalan Atau salah satunya Karenanya Nabi SAW Menyuruh kita untuk Mengikat ilmu Apa kata beliau S.A.W dalam hadith Qayyidul ilma Bil kitab Ikatlah ilmu dengan tulisan Ikatlah ilmu dengan tulisan jadi seorang taulibul ilam yang benar-benar taulibul ilam memang harus sentiasa siap sedia dengan senjatanya. Apa itu? Pena dan kertas. Ini silah senjata bagi taulibul ilam. Ya. Jangan lepas dari pena dan kertas. Buku catatan. Ya mungkin kalau Uh, bisa dibawa kemana-mana, ya catatan uh, kecil misalnya atau buku, tergantung, ya. Yeah. Nabi saw telah mengatakan seperti itu, ilma bil kitab karena memang ini sangat uh, potensi untuk apa, menjaga ilmu kita. Tanpa itu dan hanya mengandalkan hafalan saja Seringkali manusia itu lupa Bahkan ulama-ulama saja mengatakan Al-Hifdu Khawan Hafalan itu suka berkhianat Apa maknanya? Ya, maknanya kadang-kala kalau hanya kita mengandalkan hafalan di luar kepala Kata Ya, orang. Suatu saat ketika kita inginkan, kita lupa. Apa ya? Padahal saya sudah hafal. Kenapa saat mau menyebutkan, kok lupa? Nah ini. Al-Hiflu Hawan. Ya, tapi kalau tertulis, maka akan lebih terjaga hafalan itu. Dan ulama muhaddisun, para ahli hadis yang memang ada yang uh, selalu mengandalkan tulisan ya sehingga disebut rawi ini sahibu kitab artinya rawi ini andalannya dengan tulisan dan ini periwayatan yang terbagus periwayatan yang melalui tulisan, kitabnya sendiri ada muhaddi yang andalan hafalannya memang di luar kepala dan kalau mereka memang luar biasa ya walaupun tetap ada saat-saat keliru tapi sedikit, sedikit sekali ya kembali kepada kita ya bahwa kita ya harus berusaha dalam ilmu ini menghafal atau menjaga ilmu dengan tulisan-tulisan hadis Nabi saw tadi cukup bagi kita uh, untuk menjadi motivator ya, dalam penulisan ilmu. Sehingga nanti kita biasakan dalam mendengar taalim siapkan ya siapkan buku catatan dan pena. Ya. Sekalipun misalnya ah saya juga paling-paling Enggak apa memanfaatkan tulisan-tulisan itu tidak. Ya, siapa tahu suatu saat bermanfaat. Dan apalagi kita memang Ingin menjadi Seorang ta'alibul ilm yang Sungguh-sungguh serius Ya memang dulu Para ulama Ketika dalam majelis ilmu Dan Dihadiri oleh orang-orang Orang-orang yang hadir memang Beranika ragam Di antara mereka Ada yang hadir itu Ya sekedar hadir Untuk apa? Mengambil faedah dari akhlak para ulama Segedar mengambil faedah Dari akhlak para ulama Melihat para ulama Ya mencontoh mereka Ya Namun tentu Yang golongan ini Faedah dari majelis Yang mereka hadiri Tidak Sebanyak yang hadir Dan betul-betul ingin Belajar ilmu Nah Dari golongan yang lain Yang lebih khusus lagi Mereka betul-betul mencatat Ilmu tersebut ya, Mereka betul-betul mencatat Bahkan bukan hanya mencatat Tapi Mengoreksi setelah mencatat Sehingga dulu Para ulama hadis Ya Punya istilah apa? Mukabalah Mukawalah al hadis. Artinya apa? Ya kalau bahasa kita mengoreksi kembali setelah mencatat hadis nanti dikoreksi. Apakah catatan ini sudah benar? Dibenarkan atau dicocokkan dengan kitabnya sang guru atau kitab ya, uh, murid yang sudah lama dicocokan. Ini namanya muqabalah. Sehingga bahkan mereka punya kode-kode bagaimana cara muqabalah. Mana yang ditandai, bagaimana tandanya? Itu ada rumus-rumusnya dalam kitab para ulama dulu. Ya. Yeah. Sehingga juga ketika suatu hadis dari suatu kitab Kemudian diriwayatkan darinya dan belum dilakukan muqabalah, mereka menganggap ini belum begitu akurat. Karena catatannya lam yuqabal, belum dikoreksi, belum dicocokkan. Nah, sampai sedemikian rupa mereka ya ulama kita ya dalam menjaga ilmu, mereka betul-betul uh, perhatian dicatat pahami kemudian diaba dijaga ya, ikhwani <kos> <avenue> fi din rahimakumullah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah beliau menerangkan tentang apa sih yang perlu dicatat saat kita mendengar ilmu Kata beliau, "Walaiyhtakiranna faidatan yarohah, au yasmauha. Jangan sekali-kali dia meremehkan suatu faedah ilmu yarohah yang dia lihat, au yasmauha atau yang dia dengar." Fi ayvanin kanat. Di bidang apapun. ya, Jangan dia menganggap remeh. Suatu faedah ilmu. Yang dia lihat. Atau yang dia dengar. Di bidang apapun. Di ayyifan ninkanat. Baliu badiru ila kita batihah. Bahkan. Mestinya dia segera untuk. Menulisnya. Mencatatnya. Tumma yiwadibu ala mutalati maghdabahu. Kemudian dia sering melihat ya, apa yang dia tulis, yaitu dia koreksi, dia lihat lagi. Tumma yiwadibu ala mutalati maghdabahu. Kemudian selalu mentelaah apa yang dia tulis. Beliau juga mengatakan, "Wa la tahsilah fa'idatin wa in qallat. Jangan dia menunda-nunda tahsilah fa'idatin untuk memperoleh suatu faedah. Faedah ilmu maksudnya, "wa in qallat, walaupun sedikit. Idza tamakka minha bila dia telah mampu untuk memperoleh faedah tersebut Wa in amina husulaha Wa in amina husulaha Walaupun dia merasa aman untuk tetap memperolehnya setelah beberapa saat Artinya walaupun nanti kamu akan mengatakan atau merasa. Ah, nanti juga bisa. Tapi jangan ditunda. لِأَنَّ لِتَأْخِيرَ عَبَدْ Karena penundaan itu biasanya ada penghalang-penghalangnya. Ditunda saat nantilah. Iya kalau nanti ingat. Ya. Kalau gak ingat. Gimana? Nah makanya beliau katakan. Jangan ditunda-tunda walaupun di zaman kedua ia hasilkan غيرها karena juga nanti berikutnya lagi kalau dia tunda padahal untuk berikutnya akan ada faedah lagi akhirnya menumpuk ya tadi mungkin orang akhirnya lupa mungkin ada penghalang untuk mencatatnya dan mungkin mungkin yang lain dan inilah yang dilakukan para ulama, contoh Alimah Al Bukhari, rahimahullah. Beliau seorang ulama besar seperti yang kita tahu, ya. Ternyata senantiasa begini yang beliau lakukan. Beliau rahimahullah di malam hari, saat beliau mau tidur, ya, yang namanya ulama, ya, mau tidur saja. Pikirannya ke ilmu, terpikir masalah ini, terpikir masalah itu sehingga ingat sesuatu. Dikatakan oleh muridnya Al Sharabri, "Kontumah Muhammad ibn Ismail bimanzilihi datalay Latin." Suatu saat saya bersama Muhammad bin Ismail, yani Al Imam Al Bukhari, rahimahullah, di rumahnya di suatu malam, yani beliau bermalam di rumah. Al Imam Al Bukhari. Fahsaitu'alaihi'Anhu Qama'wa Asraja'Yastazkiru Asyia'Yuglukha'Fi Lailat'Seman'Gashrata Marrah. Maka saya menghitung apa yang beliau lakukan. Beliau bangun, lalu menyalakan lampu dan mengingat sesuatu. Lalu menulisnya Di satu malam itu Delapan belas kali ya, Ini mau tidur ini Bukan Saat sedang belajar khusus ya Ini mau tidur Sedang mau tidur Teringat sesuatu Bangun, nyalakan, tulis Kemudian Berbaring lagi Ingat lagi, bangun lagi Nyalakan lagi, tulis lagi Kemudian berbaring lagi Sampai berapa? 18 kali, bayangkan Ya Ini yang dilihat Yang pernah dilihat oleh muridnya Al-Syarabri Rahimahumullah Nah Dan mereka Ada sedikit kepayahannya Dibanding kita, kalau kita kan Mau menyalakan lampu tinggal pencet ya kan? Kalau mereka kan Astroja perlu Entah seperti apa dulu Tentunya lebih sulit daripada kita Namun itu gak menghalangi untuk Bangun kemudian mencatat Ya yeah. Makanya Ulama kita Anggap seperti Ibnul Jauzi rahimahullah Punya kitab yang judulnya apa? Saidu Al-Khatir Saidu Al-Khatir Artinya Kalau diterjemahkan Menangkap buah pikiran Ya yeah. Kurang lebih maknanya begitu Artinya apa? Artinya ingat sesuatu kemudian ditulis Ingat sesuatu kemudian ditulis Sampai ada kitab Kumpulan catatan-catatan itu Dalam sebuah buku Yang diberi judul Supaya dilakukan Makanya kitab ini bukan Kitab yang uh, Tematik ya Puasa dan seterusnya Tidak atau zakat dan surahnya tidak, tapi ini faida-faida yang acak. Ya, masalah bermacam-macam karena Saidul Khatir tadi ditulis dari buah pikiran. Muncul pikiran ini ditulis, muncul pikiran itu ditulis. Ya. Ibnu Qayyim Rahimullah juga punya kitab yang semacam ini namanya kitab Al-Fawaid. Ya. Nampaknya juga dari yang seperti ini. Nah, apalagi seorang yang memang duduk di majlis ilmu ya. Kau yidil ilma bil kitab Kata Nabi SAW Ikat ilmu itu dengan kitab Dengan tulisan ya, Jangan biarkan lari Kalau tanpa diikat dengan tulisan Kita di majlis Nanti selesai dari majlis Sudah lupa Ingat mungkin beberapa saja Globalnya Rincinya Tidak kita ingat Ya Baik, jadi ya, Itu nasihat Siapa? Salah satu tahapan ilmu adalah Al-Hifad Menjaga ilmu itu Baik dengan tulisan Maupun dengan hafalan Sumbal Amal Kemudian setelah itu adalah Al-Amal Mengamalkan ilmu Ya, mengamalkan ilmu Dan tentu ini yang kewajiban semuanya kewajiban seorang yang mendapatkan ilmu adalah mengamalkannya karena ini adalah buah daripada ilmu ya di katakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an hatta ilmu bil amal jika ya. In ajabahu, walaupun retahal. Hatafal ilmu bilamal. Ilmu membisikan untuk diamalkan. Jika In ajabahu, kalau seseorang menyambut bisikan itu, ilmu akan tetap bersamanya. Walaupun retahal, kalau tidak, maka ilmu akan pergi ya demikian dikatakan Ali radhiyallahu anhu dan memang seperti itu artinya ilmu yang kita miliki kalau tidak diamalkan ya lama-lama akan terlupakan dia akan pergi karena tidak dipraktekan ya al ilmu bil amal ain aja bahwa yeah. illar tahal. Ya. Dan juga uh, apa? Dikatakan dalam sebuah bait ya. Saya agak lupa siapa yang mengatakan, mungkin bisa dicek kembali. Ya. Yeah. Ini hey. yeah. oh. nah. Allah hidup khawani ni. Ya. Ah. Naam. Allah musta. Dia yeah, disebutkan di sana Ya, ini cuma bukan hadis hanya bait saja. <laughs> Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabl ibadil watan. Ya. Seorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya mu'adzabun akan disiksa qabla ibadil watan sebelum para penyembah berhala. Ya, ini ucapan ya bukan hadis ya ya perlu dicek kembali tentunya namun di sini sekedar untuk menyebutkan bahwa beramal dengan ilmu sesuatu yang tidak bisa tidak ya karena ini kewajiban kita ilmu yang Allah turunkan memang untuk diamalkan kalau tidak untuk diamalkan buat apa ilmu di terima Apakah hanya untuk hias-hiasan? Apakah hanya untuk uh, kuat-kuatan hafalan? Tidak, tidak. Tapi inti sari daripada ilmu ini adalah untuk diamalkan. Kalau bukan karena amal, ya semuanya tidak bermakna. Semua yang tadi disebutkan, kalau bukan karena amal, tidak bermakna. Maka amal terhadap ilmu ini suatu keharusan dan al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah sampai menulis sebuah kitab yang berjudul Iktizao al-Ilm al-Amal yang artinya ilmu mengharuskan amal. Nah, di situ beliau sebutkan dalil-dalil dan riwayat-riwayat terkait bab ini di sebuah kitab yang khusus karya al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Kemudian berikutnya setelah al-amal summa an-nashr summa an-nashr kemudian an-nashr yakni menyebarkan nah ini tahap yang terakhir dalam ilmu yaitu an-nashr menyebarkan artinya dakwah ya artinya e, mengajarkan ilmu menyampaikan ilmu. Nah, ini juga bagian penting daripada talabul ilm karena ini juga salah satu dari buahnya di samping mengamalkan yang itu cenderung kepada pribadi, berikutnya adalah menyebarkan yang itu bermanfaat bagi orang lain. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah Jalan para ulama Bahkan jalan para ya. Yeah. Dan ini derajat yang Tertinggi tentunya Karena uh, Dia dengan menyebarkan yeah, Maka Dia telah apa, Menunaikan uh, Tugas yeah, Daripada At-tawasi bil-hab At-tawasi bil sabr. Kalau tidak Maka jelas masih kurang. Ya, yeah. tentu kita ingat, ya, yeah, uh, apa yang diterangkan oleh para ulama kita, bahwa uh, kewajiban kita di samping mengetahui, kemudian apa, mengamalkan, ya kemudian menyebarkan. Ikhwanul Fidiyin, rahimakumullah. Tahapan-tahapan tersebut yang tadi kita sebutkan eh, Hendaknya diperhatikan Karena Seorang Rabbani Ya, seorang Rabbani Dikatakan Rabbani Walakin kunu Rabbaniin Allah berfirman, tapi jadilah kalian Para Rabbani Siapa Rabbani itu? Nah, mereka itulah yang Melalui proses tadi belajar ya kemudian mengamalkan kemudian mendakwahkan ya belajar mengamalkan kemudian juga mendakwahkan dan juga tentunya berikutnya sabar setelah mendakwahkan karena akan banyak rintangan banyak cobaan banyak gangguan seorang yang berdakwah biasanya akan Bertentangan dengan hawa nafsu manusia Ya yeah. Bertentangan dengan hawa nafsu manusia Nah saat itulah akan Banyak orang yang menentang dia Karenanya Dibutuhkan kesabaran <gak> uh, Kemudian di sini juga Kita tutup dengan Nasihat Al-Imam Al-Shafi'i rahimahullah Yang masyur juga dalam talabul ilim. Beliau so, mengatakan ya sebagai tambahan yang tadi kita sebutkan, "Ahi lan tanal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, "Lan tanal ilma illa bisittatin." Kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam hal. "Ahi lan tanal ilma illa bisittatin." Saudaraku, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam hal. Sa'umbika an tafthiliha bi Saya akan menyampaikan kepadamu tentang perinciannya dengan penjelasan berikut ini. Zakaun atau zakain huwa hirsin wajtihad Wakain kecerdasan, Wahirstin dan semangat tinggi, Wajtihadin dan kesungguh-sungguhan, Wabulqotin dan bekal, Wacuhbati ustadz dan waktu lizamani wasuhbati ustadz dan menemani ustadz artinya menemani di sini mulazamah ya belajar langsung dengannya ya duduk di majelis ilmu memperoleh bimbingan-bimbingan ilmu dari seorang ustadz wa tuli dan masa yang panjang Ya, waktu yang panjang. Nah ini enam hal. Ya, alimah masyhif orang imam ya Allah, Beliau seorang talibul ilm, kemudian seorang ulama, kemudian ulama besar beliau. Nah ini kesimpulan yang beliau uh, apa pikirkan bahawa seorang talibul ilm tidak akan memperoleh ilmu kecuali terpenuhi padanya enam ini. Sedangkan ya. kecerdasan. Ya, bukan berarti yang kecerdasannya kurang tidak usah menuntut ilmu. Tidak demikian. Tapi tentu yang namanya kecerdasan bertingkat-tingkat. Yang kurang ya insya Allah tetap ada paedahnya. Ya. Terus semangat belajar. Siapa tahu Allah bukakan setelah itu. Karena juga ada kisah-kisah para ulama yang awalnya tidak begitu memahami, tapi dengan terus ya, dipaksakan untuk memahami, akhirnya dia paham juga. Ya. Kemudian harus sungguh-sungguh, semangat sungguh-sungguh. Ya. Nah ini seperti yang tadi disebutkan oleh Asyhabi juga. Ijtihad Jadi hirs itu semangat Kalau ijtihad itu Perbuatannya Sungguh-sungguh Jadi niat di dalam itu semangat Praktek di luarnya Juga ijtihad sungguh-sungguh Wabudullah -sungguh. Ya bekal Karena bagaimanapun yang namanya uh, Belajar Apalagi perlu tadi rekhlah Dalam tolapul ilm Ya harus perlu bekal Ya. Yang kelima, shohbatul ustad menyertai seorang ustad. Dalam arti tadi duduk bermulaẓamah dengan seorang guru, tidak mendapat ilmu tanpa apa bimbingan. Tapi mesti ada bimbingan seorang guru atau lebih daripada itu tentunya seorang ulama lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah tadi saya katakan kemanerkaman ceramah dan pelajaran para ulama sudah sangat memadai dan yang terakhir yang keenam adalah Tul Zaman", waktu yang panjang Nah, jadi seorang tolu jangan membatasi bahawa masa saya belajar hanya 2 tahun hanya 4 tahun setelah itu sudah saya enggak belajar lagi tidak ada Pembatasan seperti itu bagi Talibul ilm Ya Sebagian ulama, kalau ulama-ulama dulu Sampai puluhan tahun Mereka, jadi Waktu empat tahun, lima tahun Bagi mereka itu gak ada artinya Terlalu pendek Ya, sebagian mereka sampai Dua puluh tahun Bahkan yang yani Ibn Mandar Rahimallah itu luar biasa Dia Baru pulang Saat sudah Umur cukup tua. Ya. Pergi masa remaja, pulang sudah tua. Ibn Umandah, rahimahullah. Dan ulama yang lain juga, ya seperti itu dalam rehlah, mereka membutuhkan waktu yang panjang dalam talab leh. Nah, kita, walaupun e, mungkin, ya sarana pendidikan kita di ma'ahid, memang terbatas, ya. Jenjangnya ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun, namun itu jangan menjadi pembatas dalam proses tola bul'eluf, itu ibaratnya antum baru dapat kuncinya ya, setelah itu, lanjutkan ya, dengan eh, tingkatan yang diatasnya syukur-syukur bisa duduk <tuh> di majelis para ulama Ya, Walaupun belum, ya dengarkan Kajian-kajian Durus Pelajaran-pelajaran para ulama Nah insyaallah dengan itu uh, Akan memperoleh ilmu yang Banyak Wallahu Wallahu'alam istuab Ini beberapa hal yang bisa kita Apa uh, Sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat Sementara kita cukupkan dulu Dan insyaallah kita lanjutkan Pada sesi berikutnya Hanatullah wa hamdik subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu